Mitra bisnis sebelum ini Kwi Kiyanggi menyebutkan, di negara-negara demokrasi maju, aksi mogok para pekerja diatur secara jelas dalam aturan perburuan mereka. Bahkan, meski para buruh di negara demokrasi maju yang melakukan aksi mogok tidak mendapat bayaran atau gaji, namun mereka tetap bisa membiayai kebutuhannya sendiri atau mendanai aksi yang dilakukannya secara mandiri sehingga aksinya tidak diboncengi atau didalangi oleh kepentingan politis dari pihak lain. Untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini segera kita berbincang dengan Quick Yandi. Baik Pak Quick, organisasi buruh di negara demokrasi maju tampaknya memiliki kemandirian yang sangat kuat ya Pak? Iya, buruh yang mokok itu punya dana, jadi organisasi buruh itu luar biasa kuatnya. Mereka membayar iuran, uangnya banyak sekali. Kalau mereka mokok itu dia, dia membiayai dirinya sendiri. Akan tetapi itu sudah sudah lampau kan? Amerika kan kita enggak pernah dengar lagi ada pemokokan. Tapi pastinya model-model aksi mogok pekerja sudah tak lagi dilakukan di negara maju ya Pak Kwik? Memang itu sudah lampau, oleh karena mereka sudah uh, apa itu sangat reasonable sehingga mereka berbicara baik-baik dengan majikan dan uh, dan perundingan itu semuanya masuk akal, tidak atas dasar asal, tetapi dengan kalkulasi dengan angka-angka semua. -angka seperti kita dah, sebelum ini Tony Blair kan Partai Buruh, Perdana Menteri. Sekarang ini di Belanda baru saja terbentuk kabinet kombinasi antara Partai Liberal yang di dalamnya banyak sekali dari uh, uh, majikan. Mereka mendapat 41 kursi, Partai Buruhnya 37. Mereka berdua yang paling berperan sekarang, kabinet yang baru terbentuk. Nah Pak Quick, aturan perburuan negara mana yang menurut visi Bapak bisa dijadikan patron yang baik bagi aturan kita? Kalau mau ya melihat negara yang sudah mengalami berbagai macam problematik mengenai ini dan sekarang tenang. Ya lagi-lagi negara Eropa Barat, di sana ada partai buruh yang sangat berkuasa, kita ambil Inggris. Inggris kan semua ada dua partai, partai buruh dan partai konservatif. Tony Blair buruh, sekarang David Cameron konservatif saya kira ya. Jadi itu ketika mereka begitu besar, begitu berpengaruh, begitu berkuasa sampai menjadi partai politik, tidak berarti bahwa buruh mentang-mentang sudah punya kekuasaan politik kalau menyalahgunakan. tidak, buktinya kan harmonis sekali, sampai tidak ada pemogokan sama sekali kan, dan pengusaha tidak pernah merasa komponen pembayaran kepada buruh itu memberatkan, walaupun besar jumlahnya. Demikian Quick Yanggi, Beni Rahmadi, Pas FM.